p a g i l buat selamat siang. Iya,、yes, selamat siang, b a Iya, silakan, Mbak. Saya rasa ada baik, ada buruknya ya.、Uh -huh. Kalau、uh, zaman l o m n y a itu ya, zaman seperti zaman, -zaman baru gitu ya. Ini 50、uh, anggaran ini pasti sudah frapt. Karena disitu banyak bocoran-bocoran segala m a c a m n y Karena sekarang kan banyak yang ngawasin nih KPK dan lain-lain ya. Dan juga kalau saya lihat... Kalau BPK ini kejelekannya yaitu pertumbuhan ekonomi jadi menjadi agak lambat ya, karena penyerangan、hmm. di negara ini lama, waktu terpakai 56% gitu ya. Jadi di sini m m susah ya, n i m e n t a n m a n t a n maling semua dia, jadi tunggu-tunggu nanti awal pengawasannya agak sedikit mengendur, baru masuk anggara a t a namanya、eh, mereka menyiapkan taktik lagi nih. si koruptor semua nih yang di pemerintahan nih masukin lagi, jadi nanti tunggu tunggu situasi yang bagus baru dimasukin, a jadi ini negara sebenarnya serba susah ya, kalau saya kalau saya bilang ini mau maju juga susah, a kalau kan mundur sudah pasti mundurnya cepat sekali ini, i t u aja makasih、mm -hmm. baik, selanjutnya selamat siang selamat siang Ibu, ya dengan Bapak saya, s a y l i l Ya, saya berpikir ber, malah terbalik dari bapak yang pertama. Yang sekarang ini, l i h a t a n n y a administrasi negara sudah agak bagus saya di swasta, Bu, saya sebagai negeri. Tetapi saya banyak teman saya yang di bagian negeri, itu mengatakan bahwa sekarang PK itu, l a l u audit nggak main-main. Misalnya、eh, ada penerbangan gitu, u ya. ya. Kalau dulu itu SPG itu bisa dititipkan di sana. Sekarang itu dicek sampai ke... Uh, pesawatnya ke ke a Garuda e n misalnya atau Lion itu b e n a r b e n a n gak orang ini、uh, terbang pada hari itu sehingga kehati-hatihan itu lebih tinggi sekarang ini kalau menurut saya begitu, yang kedua kalau memang budgetnya itu n gak g terserah, itu mestinya harus ada sanksi Apakah menterinya atau k e s i a p a n y a harus diberikan sanksi? Karena itu menghambat pembangunan yang lain, agar n g a n mestinya terserak untuk A. Ini karena ada keserakahan departemen B, akhirnya ke s e d o t situ, yang hanya kekurangan, yang b n y a kelebihan. Jadi untuk yang akan datang, kalau s e n u r saya, itu diberikan sanksi, k a l a u nggak bisa serak, anggaran yang dialokasikan itu. Ya, terima kasih. t a k a e r i a i k Terima kasih. m i t r a b i s n i s k o n t e r m a k e r i m i e r i m s i s a s m a a i h Terima a i h Terima e r i m a k a e r i a k a Bu Ibi, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat, Bu. Ya, sebetulnya ini cuma kayaknya m e r u m a k a n baik kelihatan b a g i a n y a a d a Sebetulnya banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dijalankan, terbengkalai. Jalan-jalan banyak yang tidak d i p e r b a i k i Enggak banyak ini. Kayak Transjakarta, udah dihapus saja. Dari awal, mestinya langsung monorail gitu loh. Jadi, sebenarnya banyak pembangunan yang ditunda-tunda-tunda. Takut dikasih... Kasih... Um, um, dibirat, kalau kita benar, kenapa takut? Ya kan, jadi daerah-daerah itu dibangun. Bikin jalan, segala macam. Itu penting kalau enggak kapan mau majunya.、Uh -huh. Baik, terima kasih b u Bibi. Selamat siang, Bapak. Ya, Pak s i a n Ya, Pak Andre, silakan. Ya, s e betulnya tadi memang jadi... ...saya terlalu banyak menyerap anggaran... d i a i t u perbaikan i n f r a s t r u k t u r y a Kalau ini、uh, benar-benar dijalani, itu、uh, semua perekonomian berjalan lancar, pendistribusian barang pun juga lancar. Jadi, justru yang paling banyak menyerap anggaran itu di perbaikan infrastruktur.、Uh -huh. Itu s aja buat apa sih? Oke、okay, terima kasih Pak Andre. Kemudian Pak Joko selamat siang. Ya, selamat siang. k a n Pak. Ya menurut saya itu. Uh, penyebabnya adalah pejabat penyebab kita takut ya ke, dengan adanya ke, ke, begitu ketatnya pengawasan publik dan KPK Sehingga yang mau jadi kepad proyek itu tidak seimbang dengan、uh, fakta Jadi misalnya gini, saya dapat proyek ini,、uh, saya nggak bisa korupsi Tapi orang-orang di lapangan pejabat itu tetap minta gitu Jadi saya nggak mau mengerjain proyek itu gitu, seperti itu, makasih Oke,、okay, terima kasih Pak Joko Pak Tony silakan y a Selamat siang. Siang selamat, Pak.、Uh, itu anggaran nggak terserap itu artinya begini, artinya mereka takut pejabat itu takut pakai, takut salah, takut ditangkap dan nggak jelas. Makanya saya bilang nggak ada planning yang jelas. Padahal anggaran itu harusnya kan dipakai, udah disiapin juga jangan dihambur-hamburkan sih. Walaupun udah sampai bulan November, cuman ya itu mereka pertama takut. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir b u a t apa takut, cuma n memang dari dulu itu departemen udah pada bobrok. Jadi untuk lanjut ke depan itu bingung gitu loh gimana betulinnya. Mungkin mesti ada ini juga kali kayak p a j a k itu p e m u t i h a n y a n g sebelumnya terus sekarang mulai lagi dengan benar gitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Tony. Pak Dodo silahkan. Ya kalau menurut saya itu ya p e n e g a k a n hukum kita itu kan kurang tegar. p a d a h u k u m itu udah diputar t a n d i k g k a n sesuai pasirnya masing-masing. Jadi orang-orang jadi -orang a pegawai a kayak p itu tidak oke n e g e i pada takut. Padahal pening tegar-tegar tapi dianggap. Uh, korupsi Jadi、uh, ini yang sangat menghambat、uh, Laju apa namanya Untuk pembedaan karang-karang Ke suasana atau keluar negeri Dan ini、uh, Kalau terus-menerus begini Negara kita Kita kapan mau majunya Itu aja Pak Ya baik Pak Herman s i l a k a n Ya selamat siang Siang s i l a k a n Pak Ya kalau saya lihatnya ada dua hal Yang pertama DPR itu kan adalah、uh, Menjalankan fungsi kontrol Dan fungsi budgeting Tentunya fungsi kontrolnya itu bukan sekedar、uh, memeriksa pengajuan budget Tapi juga mengawal penggunaan budget Jadi apakah perkeriwulan, apakah persemester Sehingga apa yang diajukan itu betul-betul direalisasi Dan kalau ada kesulitan-kesulitan dari setiap、uh, menteri dalam menggunakan budget atau gubernur Tentu DPR harus mencarikan jalan Nah yang kedua dengan baru terserapnya 56% persen sampai dengan saat ini パパビジャーさん Jadi ketika diperketat untuk masalah-masalah yang seperti ini, sekarang mereka juga jadi takut pakai gitu, karena brand image-nya kan sudah brand image sebagai koruptor. Akibatnya ya sekarang menjadi dilema ketika mereka、hmm, benar-benar hati-hati, takut ya. Akibatnya seperti ini anggaran nggak bisa t e r p e n a h secara maksimum lagi-lagi yang dikorbankan rakyat pembangunan jadi terendah. Ah oke、okay, begitu. Terima kasih.、Okay. Terima kasih. Bapak a j a Ajeno s i l a k a n Pak Ya s i l a k a n Ya kalau menurut saya itu dari pihak pemerintah ya Kalau dari pihak pemerintah kayaknya k u r a n g kreatif、itu. Jadi kalau dari pihak pemerintah kan kayaknya yang punya pemenang itu kurang pintar Kan sebetulnya itu peluang pekerjaan di Indonesia itu banyak sekali Imrah n t e t u r n y a juga berada rusak、Banyaklah, Banyak lah banyak kerjaan kalau aku lihat di jalan-jalan itu Hmm. dari biar p e m b o r o n g n i a itu k a l a u a k u tanya-tanya itu katanya dia takut kalau n gak mau ikut t e r j u n u h pemerintah gitu gak minta proyek k e p e m e r i n t a h karena kalau pemborong cerita sama saya u p a m a n y a kita proyek itu harga 100 juta 100 miliar gitu dia dari p i h a k bioperasi r itu maksudnya 150 miliar nanti yang bagi-bagi itu pemborongnya、hmm. sebagai pegawai di meja-meja itu katanya pada cerita sama saya begitu、hmm. jadi nanti kan mau nggak mau ya k e m p e r a n n y a kan s pecah padahal ada yang minta kan itu birokrasinya karena birokrasi kita itu yang nggak di mana di mana nggak di jalan kayak nggak di kantor liat aja kerjanya tuh kerjanya pada nongkrong gitu jadi birokrasi itu nggak t e r l a l a n g kalau menurut pendapat saya ya gitu ya oke、okay. s i l a k a n m a l hari a y a sebetulnya di kita ini banyak orang pintar, m e n g a n d u membuat budget segala macam, bisa kerja, tapi jadi apa ya yang jadi pura-pura foto -pura karena mental korupsinya. Soalnya, terima kasih. Oke,、okay, Pak Yuda. Oke,、okay, bagi saya mungkin semua p e n a r mengerti bahwa fasilitas umum sudah banyak merusak, tapi kenapa tidak diperbaiki? Itu karena... Birokrasi kita pada minta uang, minta korupsi ke kontraktor, sehingga daripada masuk KPK dihukum. Nah, lebih baik i t u yang p n s n s yang nganggur-nganggur itu di PHK lah. c o b a belajar mem-PHK PNS-PNS b a r gerak, biar rajin. pelayanan umum lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih. Oke.、Okay. Terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah berbagi opini bersama Pak Zeram untuk bisnis menopini.